Tadi, Mbak. Iya dengan Bapak Rio, Rio Bapak Rio silahkan komentar Saya kebetulan tinggal di Galaksi、nah, Dekat-dekat situ gitu ya. Nah, Jadi nah.、Um, menurut saya itu Kebiasaan dari lama gitu Gak hanya orang kampung yang Hidup disitu Sebenarnya kan itu kan lapaknya lapak Ada ya, lapak polisi, ada polisi Ada jasa marga disitu begitu Jadi udah sama-sama mereka semua gitu Jadi ada bosnya nah, saya sih bilang Uh, yang kedua tuh yang deket-deket s itu daerah situ dekat galaksi gitu t u ada ojek ya、uh, sama ini polisi tuh、uh, di macet padahal lokasinya macet gitu macet jadi menurut saya itu ya udah kerjaan mereka lah polisi di situ jasa m a n u s a di situ pak ya kalau p e a d u bukti sih saya pikir kalau diatur atau dialokasikan di tempat tertentu menurut saya nggak masalah sih itu karena dibiarkan aja manggil dan mereka juga dapat untung dari situ itu e r i m a kasih baik terima kasih Pario Pak Edi silahkan komentar Anda Ya kalau komentar saya sih gini Bu ya Ini, ini kesalahannya ini bukan terletak di masyarakat Ini lebih condong n i h k kesalahannya terletak di para aparat gitu ya Salah satu contohnya nih ya Kalau para k e polisian a t a para pemda 私たちは、この車を見つけた dibiarin seperti di saya lihat yang sering terjadi n i di daerah tengkaring perempatan juga sama itu jualan kaki lima pada di seberang itu kantor c a m a n masa c a m a n n y a buta itu berlangsung bukan sehari dua hari t bertahun tahun dibiarin jadi nanti kalau diusir、eh, kasian juga tapi salah siapa kalau nggak diusir bikin macet diusir salah siapa nah itu karena itu semua itu salah salah aparat itu loh itu gubernurnya juga tutup mata kalau saya bilang gitu dia tahu tapi tutup mata mungkin dapat timbalan terima kasih ya baik terima kasih Pak Edy selanjutnya selamat pagi halo halo dengan Bapak Deni ah d e n n y s i l a k a n Pak d e n n y menurut saya masalahnya disederanakan saja dan dikembalikan kepada track yang benar itu jalan-jalan dilewat -jalan sambatan k a r e namanya juga nah jadi ya harus boleh diserilkan kembali jangan jadi t e r b a l i k b a l i k jangan Ini kan jadi seperti orang dipinjamkan sesuatu, lalu dibiarkan di awal, lalu ketika ditarik lagi, itu pinjaman itu jadi marah-marah. Yang sebetulnya memang tidak b e r a t Jadi yang gini-gini ini jangan, jangan dibikin、uh, bingung atau maju-mundur. Ya lakukan saja karena m a s a h a r u s n y a begitu, jangan jadi terbalik-balik yang salah jadi yang marah. Gitu a j a Baik, terima kasih ya Pak Denny. Selamat pagi. パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。パイ。 Itu aja, jadi kan n gak g perlu repot repot, ya itu dipagar, ya karena orang kebiasaan perlu naik disitu kan Jadi kan setiap apa, pintu gerbang yang ada di j k a m p e dimana kayak kasih s l e p a r a n jangan berhenti di jati bening, kalau berhenti berarti melenggang undang-undang Ya itu aja solusinya, jadi kalau kita bikin itu dipagar, di ini tetap aja warga disana シンボルのサインがアプローチでできるの di situ,、hmm. Jadi ya saya juga pikir、uh, masalahnya, saya kan sering lewat sana, tinggal juga di sana Menurut saya ini adalah sumbernya ya pembiaran, gak tegas gitu、uh, Apapun gak tegas, saya melihat、uh, itu banyakan di sana kan tuh Ada jatah kok, ada pembagian-pembagian uang di sana gitu Ada lapak yang dibayar gitu, itu kan diundang oleh mereka gitu, diundang oleh aparat sendiri gitu. Aparat sendiri, menurut saya nyari nyari borok gitu pak. Jadi ya ini jadi preman makanya timbul di sana. Oleh rama-rama agak arogan ya. Kebetulan saya juga kemarin、uh, hampir satu ratus meter dari situ gitu. Mereka begitu arogan, padahal bukan punya mereka gitu. Menurut saya perlu ada kecerdasannya dari aparat deh, yang hanya n g e r j a i n yang g a n g g a gitu. Terima kasih. Selamat s i h ya Halo, selamat siang dengan Bapak Sofian s i l a k a n Pak Sofian Ya, ha, negeri ini memang negeri lucu sekali ya Menurut saya setiap ada kejadian yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak selalu Kemudian menimbulkan permasalahan yang ya kebanyakan masyarakat sendiri yang rugi ya Seperti penutupan t kemarin menjadi bening itu Itu memang dari dua sisi kita melihatnya Yang pertama dari segi aparat Aparat? Halo? i Ya, silakan Pak nah, Dari segi aparat itu kan masalahnya k a n n a adanya terminal bayangan ディビアリー、ナマグラマン、アメリカ、シュタマン、エナグラ、イト、ナマグラ、トゥ、マン、イレガル、トゥ、ダディ、トゥ、レガル、クラマン、アパラッブ、リンダー、シングル、トゥ、トゥ、パマクサス、パティト、アニア、ラソン、デモ。 マや、カスとマサンアンギントンカンギトアロシアンバー、ダリアワー、コラマグラボレ、ジャーナン、アダルナンバヤン、ジャンハミディベアカンベラルタロウ、セガプマサランジャリマノポシプリト、エモシオナンダンバラサディルビカ、トリトウ、トリマカシドウ。バイトマカシパソフィアン。トリアンバーリフィン。トリアンバーリフィン、コメンタランダ。トリアンバーリフィン、コメンタランダ。トリア 私たちは2人で行くことができたは2人で行くとができます。私たちは2人で行くことができます。私たちは2人で行ができます。私たちは2人で行くことができます。私たちは2人で行くことできます。私たちは2人で行ことができます。私たちは2人で行ことができます。私たちは2人で行ができます。私たちは2人で行くことができます。私たちは2人で行くことができます。私たちは2人で行くことができます。私たちは2人で行くできちは2人で行くこたち人がでます。私たちは2で行とができます。私はで Mungkin mereka harus dikasih、uh, jalan keluar alternatif Dibikin, dibikin istilahnya Mungkin r e s t area boleh Atau bikin dikasih pintu khusus untuk、uh, kendaraan umum boleh Jadi mereka Begitu mereka keluar Mereka masuk terminal Nanti mereka masuk lagi dikasih pintu khusus Nah itu menurut saya mungkin Solusinya menurut saya、uh, Jata h Marga itu memang salah dari awal Jadi kalau mereka itu ribut Ya ibaratnya aja lah b u ya バイクタバカセン。 Berikutnya, selamat ya. Ya. Dengan Ibu? b u a d i s i l a k a n Ibu w a t i Kalau menurut saya, api kalau masih kecil, apa yang dipadamkan? Kalau udah besar, ya sulit. Itu semua salah aparat kita dibiarkan dari kecil, dari mulanya. s e p e r t i daerah saya di sini juga, ya. Banyak bangunan liar. Ya, mereka dibangun, d i d a k minap aja. Waduh, u d a h penuh. u d a h banyak sekali penghunir. y バイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバイクのバババイク Pak Budi Pak Budi, silahkan komentar Anda Pak Iya, saya sih s e t u j u aja dengan komentar yang sebelumnya Karena saya tinggal di daerah situ Saya hanya ingin memberikan Masukan lah Hal-hal、uh, Kayak -hal gini dapat dikecahkan secara teknis Karena di, rest area,、eh, di, di Sebetulnya itu kan seperti Res t area sebelumnya, karena ada toilet Ada lain-lain s はこの時 g に行くと、私はこの時期にくと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこの時期に行くと、私はこのに行くと、私は terbangnya itu t e r p u t a r p u t a r jadi orang selalu、e, menginginkan jalan simpas yang s i n g k a t s i n g k a t n y a sudah d i b i a r k a n memang begitu lama perputaran ekonomi terjadi kalau ingin memang itu dilanjutkan, ada pemecahan t e k n i s yang bisa karena lahan di situ masih cukup lebar untuk、e, di negara-negara t e t a n g g a yang kita lihat masalah begini dapat d i t e t a s k a n バイトマーキーパー、ボディパーさん of of、スワマンシアンスワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシア r スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワ a ンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマンシアン、スワマン、スワマン、バー、パーリア、タピ。 サマーカーのプロセスマーニングのププロセスは、サマーのプロセは、サマーニングのプロセスは、サマーニングのプロセスは、サマーニングのプロセスは、サマーニンは、サマーニングは、サマーニングのプのプのプのプロセスは、サスマーニングのプロのプロセは、サマーニングのは、サマーニングの Bahwa mereka itu bukan berhak Untuk mengusir-musir mereka itu Bahkan mereka itu udah lama sebelumnya Jadi aparat hukum yang berhak Dan s a m p i n g itu prosesnya adalah proses hukum Bukan proses atas dasar berkuasa Atau yang memiliki gitu loh Terima kasih Terima kasih kembali Pak Zainal Selamat、walaupun、siang s i l a k a n Kalau pendapat saya itu walaupun tujuannya baik Itu kurang アマイアンバーカポニーアンディケットで軟動、ドロンモンドロー、インモジュールトファイルトディケウブサインタルバイアンダイアディ、ダラカポンジョーンアンット、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイト、ウブサイトウブサイト、ウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトウブサイトサイトウトウブサイトトウブトウブサイトウブトウブサイトウブサトウブサイトウブサイ Terima kasih Selamat, bang, bang. Selamat siang Selamat siang s i l a k a n Ya, bagus sekali itu demo kemarin itu b i k i n macet semua Kita dari Bekasi s e g a l a macam itu Tutup total Sudah tahu tol d a h macet Dizambah lagi dengan demo macet Jadi sekali-sekali memang seperti itulah Baguslah Di, Tol dibikin macet, sudah macet dibikin macet, the macet.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 Iya sebenarnya itu masalahnya bukan hanya masalah dari dosa marga Sebenarnya sih tempatkan masalahnya pada tempatnya itu yang penting Karena tol itu kan sebenarnya untuk di persampatan Kalau t o u p u n itu ada orang yang mencari nafkah disitu Sebenarnya tugas pemerintah untuk membenahi itu memberikan jalan keluar untuk kepada masyarakat Untuk memberikan、uh, lapangan kerja Jangan begini yang salah jadi benar-benar jadi salah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 ののるま、やるまかしぱおてつぱやじ、すわますや、ね、ん。やるまかしぱいてつぱやじ、すわますやん。 マリアリズムで私はマリアリズムで私はマリアリズで私はマリアリで私はマリアリズムはマリアリズムで私はマリアリで私はマリアリで私はマリアリで私はマリアリで私はマリアリで私はマで私はで私はマで私はで私はマで私はで私はマで私はで私はマで私はで私はマで私はで私はマで私はで